s e l a m hari ini yang namanya Bumi Jalan Selamat Riyadi Rembang benar-benar bergoyang Rembang benar-benar berdangdut Bareng bersama bus pariwisata PO Kurniatran di acara Tasakuran Sekali lagi ribuan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati dari PO Kurniatran Aktor kondang Jawa Timurto asli kelahiran kota Budak Gresik bertalenta banyak penggemarnya saya yakin anda semuanya kagak penasaran tentu ada PO Kurniatran ada Ramayana juga ada Merpati shooting k a r i MAHESA NJU PALAPA Selamat malam Rembang パーフェクト ラルアトジャディカディリ。 ダービーカウバーラツケパイタ